Alhamdulillah والصلاه warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh alihi wasun junnah. Para hadirin jemaah yang sambil menunggu kedatangan ustaz. kita akan sedikit membaca untuk melanjutkan tentang hadis arba'in nawawiyah. Hadis yang ke-7 hadis shahih hadis yang merujuk andinun nasihat yaitu tentang agama adalah nasihat an diri robani da, dari sahabat abu rubayyah tamimi ibn al ad-dari radhiyallahu anhu yaitu sahabat tamim bin aus ad-dari semoga Allah meridhoinya An-nabiy Al sallallahu alaihi wasallam qala wa bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dinun nasihat apa ad-din an nasihat maknanya agama adalah nasihat ya agama ini semuanya adalah nasihat kullu Maka kami itu para sahabat bertanya, Liman bagi siapa ya Rasulullah? Kalau beliau menjawab, Lillahi walikita bihi walirasuli waliaim matil muslimi nawaham Nasihat yang pertama adalah lillah, itu ditujukan dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua Wali kitabihi Yaitu nasihat Yang ditujukan kepada Kitabnya Wali rasulihi Dan yang ketiga Yaitu nasihat yang ditujukan untuk Atau yang berkaitan dengan Rasulnya Wali ahimadil muslimin Dan yang berapa Empat Yaitu nasihat yang ditujukan Bagi para imam Para pemimpin umat Islam dan yang keberapa kelima wa'amatihim yaitu nasihat yang ditujukan bagi amah yaitu selain pemerintah apa namanya selain pemerintah namanya rakyat ya, rakyat biasa diantara mereka jadi nasihat ada berapa macam di sini ada 5 macam. Yang pertama nasihat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua nasihat yang berkaitan dengan kitabnya. Dan yang ketiga nasihat yang berkaitan dengan Rasulnya. Yang keempat nasihat yang berkaitan dengan para pemimpin umat Islam. Ya. Dan yang dimaksud pemimpin umat Islam di sini ada dua golongan sebagaimana penjelasan Syekh ibn Taimin rahimahullah ada dua kelompok manusia yang dikategorikan sebagai pemimpin kaum muslimin Yang pertama yaitu para ulama para apa? para ulama ahli ilmu agama orang-orang yang memiliki pemahaman tentang din Al-Qur'an dan Sunnah Maka mereka disebut sebagai apa? Imam, para pemimpin. Makanya kan sering kita dengar imam siapa misalnya kan imam syafi'i imam ahmad dan lain-lain. Ada pun yang kedua yaitu yang termasuk pemimpin kaum muslimin yaitu umaroh yaitu para pemerintah. Namanya umaroh pemerintah ini ya. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah, namanya lah umaroh pemerintah. Maka kewajiban kita untuk memberikan nasihat ini pun berlaku kepada mereka, baik ulama ataupun umaroh. Oleh sebab itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan kita tambahkan tambahannya dalam surat Al-An nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal hadina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya. Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah siapa? Rasul Dan yang ketiga siapa? Ulil amri minkum diantara kalian Itu diantara umat Islam Siapa yang dimaksud ulil amri? Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Yang dimaksud oleh Amri Itu mencakup ulama Dan Umar Ya sebagaimana penjelasan Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Bisa dibaca dalam Tafsir Al-Qayyim Jadi pemimpin umat Islam itu ada dua golongan ya Itu ulama dan Umar Kemudian yang keberapa? Lima yaitu nasihat bagi amatihim yang ditujukan bagi amah yaitu orang awam secara umum umat Islam yaitu yang bukan pemerintah. Ya. Hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dalam kitabul Iman dalam kitabul iman. Jadi hadis ini berbicara tentang iman, yaitu berbicara tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. dijelaskan oleh para ulama bahwasannya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kamin bin Aus'ad-Dari masuk Islam pada tahun 9 Hijriah Berarti masuk Islamnya lah Belakangan ya. Tahun berulah 9 Hijriah Wakana min masyayidi sohabbah <tuh> wa <tuh> afwadilhim Beliau termasuk ya, sahabat yang populer Yang terkenal dan termasuk yang utama Seluruh para sahabat itu utama ya seluruh para sahabat itu utama. Tapi keutangan mereka bertingkat-tingkat. Para sahabat, ya, yang paling utama siapa di antara para sahabat? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Ini dengan kesepakatan ahlus sunnah. Manusia yang terbaik sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Ya, kemudian setelah itu ada siapa Ustman bin Affan radhiyullohu talaawu. Kemudian baru siapa Ali bin Abi Thalib. Nah dulu sempat terjadi perselisihan antara sebagian kaum Muslimin yang lebih mengutamakan Ali daripada mengutamakan siapa Ustman. Ya, kan tapi perselisihan itu sudah hilang. Dan itulah yang disebut dengan istilah para ulama ahli hadis apabila ada seorang rawi ya, periwayat yang dikatakan yaitu rumiah ditasyayyuq artinya dia dituduh sebagai syiah maksudnya apa perawi kalau dituduh syiah artinya dia lebih mengutamakan Ali daripada Utsman ya, jadi syiah dalam pengertian itu berbeda dengan syiah zaman sekarang ya. kalau syiah zaman sekarang ini ya sudah Ya, menyimpang dari Islam Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Hazm kaum Syiah itu la'isul minal Muslimin, Bukan termasuk Umat Islam Karena orang-orang Syiah itu Mengkafirkan para Sahabat nah. Kemudian diceritakan juga tentang Sahabat kami ini Bin Aus Adari Ad Beliau juga ikut berperang yaitu Berjihad bersama Rasulullah S.A.W ya menunjukkan bagaimana seorang sahabat ya, dia memiliki pembelaan, kesetiaan kepada Rasulullah S.A.W ya. itu akan disebutkan dalam hadis yang sahih dalam beraitan Muslim man mata walami yadzu walami yuhadis nafsah bilhozwi mata ala sohbatin minan nifat Rasulullah S.A.W bersabda barang siapa yang mati Walam yakzu dalam keadaan dia belum pernah berperang mati dan belum pernah apa? berperang belum pernah ikut berjihad walam yahdis nafsahu bil ghusli dan tidak bercita-cita dalam hatinya untuk berjihad maka dia mati di atas cabang apa? kemunafikan ya ini artinya bahwa seorang muslim seorang mukmin harus memiliki al alwala Kalbarok harus memiliki kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu Wataala. Dan di antara bentuk pembelaannya kepada agama Allah yaitu dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wataala. Tentu saja ini ada aturan-aturannya, ya ada kaidah-kaidahnya tidak sembarangan. Oleh sebab itu di antara para sahabia Saking semangatnya mereka ingin membela Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jihadnya? Kami dapati bahwasanya jihad adalah amalan yang paling utama, di antara amalan yang paling utama adalah jihad. Nah, bagaimanakah jihadnya kaum wanita? apa jawab Rasulullah? SAW? Apakah jihadnya kaum wanita itu dengan demonstrasi? Ya. Ada di orang zaman sekarang, oh kita demo, apa ini jihad katanya. Demo Adal bukan kata salam jihadnya kaum wanita itu dengan haji ya, haji yang mabrur. Dan jihad ini yaitu jihad fisik itu pada asalnya hukumnya nah ya, fardu kifayah. Kapan jihad itu hukumnya fardu ain? Yang pertama apabila kaum muslimin apa? diserang oleh musuh-musuhnya itu orang kafir maka membela diri pada saat itu hukumnya wah ain itu yang pertama jadi ketika diserang oleh musuh-musuh Islam orang kafir orang musyrik yang kedua yaitu ketika seorang muslim ya, dia ditunjuk oleh pemerintah Islam untuk berangkat berjihad maka ketika itu hukum jihad adalah Ain. Adapun selain itu Maka hukum jihad dalam Fardu'ibaya Apa maknanya Fardu'ibaya Ya Yaitu apabila Sudah ditunaikan yang lainnya Maka dia sudah tidak wajib lagi Jadi amalannya dari wajib Turun menjadi sunnah Maka suatu ketika Ada seorang sahabat Datang kepada Rasulullah Salam, Minta izin untuk berjihad Ya, maka Rasulullah S.A.W. bertanya Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Apakah ayah dan ibumu masih hidup? Apa katanya masih? Kata Rasulullah S.A.W. Fafihima fajahid Maka untuk berbakti kepada kedua orang tuamu Yaitu ayah dan ibumu Maka berjihadlah Artinya di antara bentuk jihad Yaitu berbakti kepada kedua orang tua Dan itu hukumnya adalah Fardu Aimu Sehingga mana yang lebih didahulukan fardhu ain atau fardhu kifayah? Fardhu ain. Jadi kalau seandainya seorang hendak berangkat jihad yang sifatnya fardhu kifayah tanpa izin kedua orang tua, maka dia itu berdosa. Walaupun dia berniat membela Islam dengan jiwa dan raganya. Tapi kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ini dosanya lebih besar. Karena wajib itu hukumnya fardhu liwayah, sementara berbakti pada kedua orang tua hukumnya fardhu ain. Makanya sebagian sahabat atau sebagian salaf dulu ada yang bertanya kepada para ulama, saya ingin berangkat memerangi Romawi. Dia katakan, berbaktilah kepada orang tuamu. Ada pun Romawi, kamu akan dapati orang yang lain yang akan memerangi mereka. Ini lihatlah para ulama kita. Ketika menilai segala sesuatu itu harus kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah Bukan hanya semata-mata dengan semangat Oh kita harus berjiat, kita harus berperang Tapi tidak kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah Maka semangat itu tidak cukup Jika tidak dilanggasi dengan apa? Ilmu Dan ilmu sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i Ya Ma'fihi kola wa haddasana Yaitu Yaitu yang ada padanya firman Allah dan sabda Nabi. Salamualaikum. Adapun perkataan ulama, perkataan ustaz kiai dalil bukan. Perkataan ulama, perkataan ustaz kiai ini adalah bukan dalil. Makanya Allah katakan, fa'in tanazatun fiseyim farudhuh inal Allah warasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kemana? Allah dan Rasul itu kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada kiai, bukan kepada ustaz. Artinya kalau perkataan kiai, ustaz, ulama bertentangan dengan dalil, maka yang kita ambil mana? Dalil. Ini prinsip ya. Ini prinsip. Semua orang itu bisa diambil dan ditinggalkan perkataannya. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu Ini prinsip. Baik. Kemudian juga di antara kaum Tsabat tamim dari ya ini wala lam ya, riwayatnya bagaimana? karena yastamilul Qur'ana fi raqatin. Di antara kaum ini sahabat tamim bin Aus Ad-Dari, dia pernah sholat dalam satu rakaat dia khatamkan seluruh Al-Qur'an. Dia khatamkan seluruh Al-Qur'an berapa juz? 30 juz dalam satu rokaan. Bagaimana itu? Ya. Dan terkadang dia mengulang-ulang satu ayat. Karena untuk mengingat-ingat pahala ataupun siksaan hukuman yang ada dalamnya. Jadi sholatnya itu lama sekali ya. Berapa jam? Bisa mengatakan 30 juz dalam 1 rokaan. 10 dalara. Kemudian dikisahkan juga sahabat ini Tamin dia berpindah dari Madinah. Hadi asalnya dia tinggal di Madinah kemudian pindah ke negeri Syam. Syam itu di mana? Ya Syam itu sekarang ya seperti di Palestina, di Suriah guna namanya Syam. Seitu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Tamin bin Aus dari pindah ke Syam. Dan beliau tinggal di Baitul Maqdis, Baitul Maqdis di Palestina. Berita bin beliau saudara akhirnya tinggal di Palestina. Wa ma ka sanata arba'in wa dufina di Baitul Jibrila. Dan beliau meninggal pada tahun 41 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 41 Hijriah. Beliau masuk Islam tahun berapa tadi? 9 Hijriah. Sampai 40 satu berarti berapa toh? 32 tahun Ini ke 2 ada? Eh 30 ah. Tanggal 9 sampai 40. Berapa? Tak sampai dong 40 ya. Berapa? 31. Iya. 9 sampai 40 berapa? 31 kan? Kemudian beliau ini sahabat Tamin, dia ya kan 31 tuh, 40 kurangi 9, 31. Beliau meringwaihkan sebanyak 18 hadis. Ya. Jadi termasuk ya sedikit ya, 18 hadis dari Rasulullah SAW. Dan perlu diingat di sini ya, bukan berarti kalau seorang sahabat itu meriwayatkan banyak hadis itu keutamaannya lebih daripada yang meriwayatkan apa sedikit hadis. Kenapa? Karena periwayatan hadis ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Jadi kalau misalnya sudah ada sahabat yang lain yang meriwayatkan maka sudah gugur kewajiban dari sahabat yang lain. Maka kita dapati sahabat yang paling baik salah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu hadisnya juga tidak banyak karena apa? karena Abu Bakar Siddiq selama berapa tahun menjadi khalifah? 2 tahun ya kan? 2 tahun maka itu beliau sibuk dengan urusan pemerintahan ya karena masalahatnya dia sebagai pemimpin dia sibuk kesana kemari tidak sempat untuk meriwayatkan apa? misi nah, pengajian gitu kan, gak sempat bukan berarti gak punya ilmu Ya, kalau kita ngisi penajian kena enggak bisa, kena apa kena punya ilmu. Abu Bakar punya ilmu. Orang paling berilmu. Tapi karena sibuk ngurus ya pemerintahan. Di antara jasa Abu Bakar apa? Yaitu Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang-orang yang mengaku apa? Nabi palsu, itu Munsailama Al-Kadzab. Demikian juga memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi sibuk dengan urusan-urusan seperti itu. Mengapa demikian? Karena setelah meninggalnya Rasulullah SAW Itu banyak di antara orang-orang musyrikin Arab Yang murtad kembali kepada agamanya Lihat ya Bagaimana seorang ulama Seorang ahli ilmu ketika meninggal Maka yang tertinggal adalah apa? Kekacauan Fitnah Setelah meninggalnya manusia terbaik Rasulullah SAW Maka kafaro man kafaro minal Arab Orang-orang Arab badui yang tadinya masuk Islam Akhirnya mereka lah kembali kepada kekafiran Ada yang tadinya ketika Rasulullah SAW masih hidup Mereka mau bayar zakat Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal Mereka tidak mau bayar zakat Inilah akibat meninggalnya Para ulama Baik, Kita kembali ke di sini. Di antara keutamaan hadits ini Hadis al-hadis alfadhu Hadis ini kata-katanya sedikit. Kan cuma sedikit tadi kan? Adinu annasiha. Qulna liman wali kitabih wa li rasulih wa li aimmatil muslimin wa amatihin. Ya kan? Sedikit, kan? Lah. Lafadznya sedikit hadis sahih Muslim. Wa fawaiduhu katsiratun. Tapi meskipun sedikit kata-katanya tapi faedahnya apa? banyak sekali. Bal inna ahkamul islami dakhilatul takal. Bahkan seluruh hukum-hukum Islam, seluruh ajaran Islam itu tercakup di dalam kandungan apa? Hadis ini. Karena mengatakan ad-dinu. Ad-din apa namanya ya? Agama. Agama. apa yang kita bicarakan? Agama Islam, an nasihah Kalau kita belajar bahasa Arab, nah ini kan kembali lagi bahasa Arab kalau kita belajar bahasa Arab Ad-Dinu pakai alif lam An-Nasihah juga pakai alif lam ad sebagai apa? Oh, ada An-Nasihah sebagai khabar bingung dia ya, belajar bahasa Arab Ad-Dinu nasihah itu maknanya agama ini semuanya adalah nasihat karena Muptada yang Ma'rifat dengan khabar yang Ma'rifat itu menunjukkan pembatasan gimana gelasakannya Serius, ya jadi semua hukum-hukum Islam Aturan Islam itu semuanya Isinya adalah nasihat Nah makanya nanti kita harus paham Apa sih makna dari apa? Nasihat Di antara di sini kita singkat ya Yang pertama Seluruh ajaran Islam Itu semuanya tercakup Dalam istilah apa? Nasihat hmm. Jadi semua ajaran Islam ini Akidahnya, syariatnya, akhlaknya Semuanya Ini adalah intinya ba, Nasihat Faedah yang kedua Bahwasannya tempat-tempat Atau istilahnya Bagian-bagian yang di sana Membutuhkan nasihat itu bisa diringkas Menjadi lima Tadi Nasihat yang berkaitan dengan Allah Nasihat yang berkaitan dengan apa kitabnya nasihat yang berkaitan dengan rasulnya, nasihat yang berkaitan dengan para pemimpin dan nasihat untuk apa? rakyat biasa ada 5 jadi agama ini luas tapi kalau diringkas, jadi 5 dari diringkas ya kan Inti sarinya ada pada 5 perkara kemudian fahidah berikutnya yang ketiga, hadis ini mengandung motivasi atau dorongan untuk menerapkan nasihat dalam kelima perkara tadi. Artinya lima perkara ini adalah perkara-perkara yang paling pokok, paling inti: iman kepada Allah, iman kepada Kitabnya, iman kepada Rasulnya, taat kepada pemerintah, para ulama, dan menasihati sesama umat Islam. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi inti kebaikan agama seorang Muslim. dalam lima perkara ini maka kita harus paham ya. mungkin perlu kita tambahkan sedikit tentang apa makna nasihat untuk Allah ya. jadi hmm. supaya orang tidak salah paham nasihat untuk Allah Allah kok butuh nasihat gitu kan Allah kok dianasihati oh, bukan itu maksudnya ya jadi nasihat untuk Allah maknanya adalah apa intinya Yaitu mentauhidkannya, intinya ini apa? Mentauhidkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa maqalatul jin wal insa illa wiyah burun. Tiada menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tujuan Allah menciptakan seluruh jin dan manusia itu apa? Bertauhid. Makanya setiap hari kita baca dalam surat Al Fatihah. Ia karena Beyekanasti. Ya, Makanya setiap hari kita dengar para muadzin mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Karena ini intinya adalah nasihat lillah. Seluruh agama ini harus dipersembahkan untuk Allah saja, ibadah ya. Ala lillahid dinul kholish. Ketahuilah bahwasanya agama ketaatan yang murni 100% itu untuk siapa? Allah saja. Kita tidak boleh beramal sekecil apapun, apalagi yang besar, kemudian dipersembahkan untuk selain Allah, ya kan? Apakah dia itu malaikat, ataukah nabi, ataukah wali, ataukah kuburan, jin, batu, pohon? Apalagi untuk mencari pujian manusia? Itu ibadah yang tidak ikhlas. Itu bertentangan dengan tauhid. Itu bertentangan dengan nasihatulillah. Agamanya tidak bersih, agamanya kotor, kenapa? Karena dia bercampur dengan kemusyrikan Nah, nasihat itu maknanya kemurnian, ketulusan, murni, bersih 100% untuk Allah Subhanahu SWT Itu yang pertama Kemudian juga termasuk dalam makna nasihat, Lillah ini juga adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu SWT Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat Allah mengatakan Allah maha mendengar Allah maha melihat Berarti Allah mendengar dan melihat ya. Kalau ada orang mengatakan Kita tidak boleh mengatakan Allah mendengar dan melihat Mengapa? karena kalau kita katakan Allah mendengar dan melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Mengapa? Karena makhluk itu mendengar dan melihat. Bagaimana? Boleh enggak orang mengatakan, "Mas, jangan kamu katakan Allah mendengar dan melihat." Mengapa? Karena mendengar dan melihat itu sifatnya makhluk kalau kamu katakan Allah mendengar dan melihat kamu menyamakan Allah dengan makhluk bagaimana kita katakan laisa kami telih seun anda itu kalau baca ayat yang langka laisa kami telih seun tidak ada surat sesuatu abu yang serupa kalau Allah itu mendengar dan melihat maka mendengar dan melihatnya tidak sama dengan makhluk kalau kita hanya bisa melihat Ya sejauh yang bisa kita lihat, adapun Allah Subhanahu wa taala penglihatannya itu apa? Sempurna, pendengarannya juga sempurna. Beda ya kan? Sama nama belum tentu sama wah hakikatnya. Kaki, manusia punya kaki? Punya enggak? Punya. Semut punya kaki? Punya. Anjing punya kaki? punya. Tapi hakikat kakinya manusia, hakikat kakinya semut dan anjing berbeda Walaupun sama-sama lah Mendengar, manusia mendengar, hewan mendengar, Allah mendengar Tapi mendengarnya hewan dan manusia tidak sama dengan mendengarnya Maka orang itu tidak dikatakan nasihatulillah Kalau dia mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau dia menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat Allah? makhluk, kan? Ya? Baik. Kemudian nasihat bagi kitabnya intinya adalah beriman kepada kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga iman kepada nasihat bagi Rasul Maknanya adalah ya iman kepada siapa para Rasul. Kata Rasul di sini umum, ya mencakup Rasul yang terdahulu maupun Rasul yang terakhir yaitu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berapa tadi? empat yaitu nasihat bagi para pemimpin umat Islam. Nah ini pembahasannya sebenarnya agak panjang ya. Intinya ada dua tadi yaitu menasihati kepada pemerintah dan menasihati siapa ulama. Nah diantara ada menasihati pemerintah ataupun ulama yaitu hendaknya tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan para ulama ya ataupun kejelekan-kejelekan pemerintah yaitu di hadapan apa? Ya publik. Ya, jadi jangan jadikan kejelekan ulama atau kejelekan pemimpin kita, pemerintah itu sebagai bahan konsumsi publik ya, dibicarakan di televisi, di radio, di majalah, di koran, ya dikritik dan seterusnya. Ini menyelisih an nasihatul dai'il muslimin. Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana kalau orang itu apa hendak menasihati penguasa ya maka cukuplah antara dirimu dengan dirinya. Iya. Maka andainya orang itu seperti itu caranya bukan dengan mengobrol ke keliruan penguasa di hadapan umat manusia. Makanya suatu ketika ada salah seorang sahabat ditanya Ka'usan bin Zaid Ustama bin Zaid pernah ditanya mengapa kamu tidak bertemu kepada Ustman? Ya, karena Ustman ini Rasulullah Shallallahu Ya ada sebagiannya yang tidak suka atau dikritik dan seterusnya. Mungkin karena kebijakannya dan seterusnya manusia wajar ya kan. Tapi beliau sahabat jelas, keutamanya sangat jelas. Tapi ada seorang bertanya, mengkritik kepada siapa Ustama bin Zaid? Mengapa kamu tidak bertemu Ustman? Mana saya di Ustman? Terus maksudnya apa? Terus kamu ceritakan sama kami gitu kan, hmm. Maksudnya gitu Mengapa kamu tidak bertemu Usman? Terus cerita sama kami, gimana? Mengapa nah, kata Usama Bin Zaid? Saya tidak ingin menjadi orang yang pertama kali Membuka pintu bang? Fitnah Apakah kalau saya bertemu Usman? Kemudian pasti saya ceritakan kepada Kalian Karena namanya menasihati penguasa itu dengan Sir itu Dengan rahasia Dengan cara yang baik, bijaksana Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya kan memerintahkan kepada siapa Musa dan Harun Allah katakan irhaba ila Fir'aun pergilah kalian berdua siapa yang diperintah ini Musa dan Harun untuk menuju siapa menemui Fir'aun fakulahu kaulan lainan maka katakanlah oleh kalian berdua perkataan yang bagaimana Fir'aun ya apa istilahnya itu diktator ya kan penjahat kelas kekap apa namanya orang yang sangat kejam kafir ya kan tapi Allah katakan apa enggaklah kalian berdua berkata kepadanya apa kau ulang lagi dengan perkataannya apa lembut la al lahu ya tada mudah-mudahan dia mau mengambil pelajaran atau takut Adakah di antara kita pemimpin yang hidup di zaman ini yang lebih buruk, lebih jahat daripada Firaun? Ya tidak ada. Adakah di antara para dai atau para aktivis, ya, Rasulkan disebut aktivis, yang lebih mulia daripada Musa dan Harun? Ada tak? Wow, orang zaman sekarang lebih mulia daripada siapa? Musa dan Harun? Tidak ada. Nabi kunabi ada yang muli. Itu saja diperintahkan Musa dan Harun saja, sebaik orang seperti mereka diperintahkan berkata lembut kepada orang yang sangat jahat gitu siapa? Fir'a, nah, bagaimana lagi kita? Kita tidak lebih mulia dari Musa dan Harun dan pemimpin-pemimpin kita tidak lebih jelek daripada Fir'a. Masuk bertatanya apa? Tidak lembut. Nah, banyak sekali kalau mau berbicara masalah nasihat kepada ulil amri di antaranya juga kalau berkaitan dengan kesalahan ulama ya kesalahan jawab para ulama maka di antara nasihat yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi ya, Wasallam kalau seorang itu melihat misalnya ada pada para ulama sebagian ulama kita itu bersalah ulama bisa salah tidak bisa karena ulama manusia bukan Rasulullah salah. Ya, nah kalau para ulama salah, kita tahu itu salah bertentangan dengan dalil, kita tidak boleh mengikuti apa? kesalahan para ulama. Uh -huh. Tapi ingat kalau mereka itu para ulama ahlu sunnah, para ulama yang memiliki apa namanya, selainnya reputasi yang jelas ya, pembelaannya kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, maka tidak boleh ya dengan alasan satu dua kesalahan atau beberapa kesalahan kemudian kebaikannya yang sedemikian banyak itu kemudian dilupakan artinya apa Dia harus disikapi dengan adil ya. Di antara adabnya dikatakan oleh Syaikhimin yaitu hendaknya seorang itu tasabut yang pertama pak tasabut dia cek dan cek diteliti beritanya benar tidak ulama ini berkata seperti ini ya kan satu yang kedua, kalau sudah dia benar seperti itu apa maksudnya, ya kan? Nah, sekarang yang ketiga, benar tidak pemahaman kita terhadap apa yang menurut kita kita salah, ya kan? Kan ini ada dua perkara pemahaman kita atau pemahaman para ulama yang lain dengan pemahaman orang yang dikatakan atau dituduh salah, ya kan? Kalau ada orang punya pendapat ulama A dengan ulama B berbeda pendapat. Bisa tidak pendapat ulama A ini menjatuhkan pendapat ulama B. Ulama ini ahli ini ini, ini. Jadi dia pendapatnya kalau dia ngomong, uh pasti kalah ini ulama B. Bisa tidak? Tidak bisa. Wa intanazakun fi syairudhu ilallah waros. Kembalinya itu kepada Quran dan Sunnah bukan kepada ulama A B C D. Ya pak. Nah. Jadi kalau ada para ulama itu berselisih dalam perkara yang tidak ada dalilnya, yang tegas. Ya masalah-masalah istihadia maka jika mereka berselisih tidak bisa perkataan mereka itu menjadi hujah yang apa mengalahkan perkataan ulama yang lain pak nah, ini adalah masalah perselisihan ya seperti itu ini pendapat ini pendapat bukan dalil ya. nah kalau seperti ini maka harus kita teliti ya. artinya kalau orang itu punya ilmu dia bisa teliti Bagaimana dalilnya, bagaimana pemahamannya. Jangan sampai terkadang orang itu menyalahkan para ulama atau sebagian ulama ternyata dia sendiri yang salah paham, ya kan? Repot, oh. dia sendiri salah paham, dia katakan orang lain salah. Nah, repot. Nanti apalagi tips persebarkan, ya kan? Ya, repot seperti ini. Kemudian juga diantara nasehat sahabatnya se minrohimahuloh, kalau seorang itu melihat kesalahan para ulama atau ulama melihat kesalahan ulama yang lain. Mata anda hanya disampaikan dengan cara yang bijak ya Dengan ya istilahnya Ya tidak perlu disebarluaskan Cukuplah antara kamu dengan dia Kecuali kalau kesalahannya itu sudah tersebarluas Dan mungkin orangnya juga sudah dinasehati ya susah Ya sudah disampaikan Dan ini membabi nasihat Bukan berarti kita membenci ulama tidak Tapi kita ingin meluruskan apa kesalahan, dan harus tetap dijaga kehormatannya, ulama ini ulama yang baik, agung, terpercaya tapi dia punya kesalahan dalam masalah ini dan itu. Ya. kalau Anto mau lihat ya bagaimana keadilan para ulama, lihatlah para ulama kita seperti Imam Ibn Hajar, Allah sekolah jendikan juga Imam An-Nawawi, mereka ulama tapi mereka juga punya sebagian atau sedikit kesalahan nah apakah gara-gara itu kemudian buku-bukunya itu kemudian apa? nggak boleh dibaca semuanya kan tidak seperti itu ya. tidak seperti makanya kita harus punya sikap sikap yang adil ya tentang hal ini baik nah, itu yang berkaitan dengan uh, para ulama Faedah berikutnya di antara faedah di sini yang ini lebih umum yaitu hari sini menunjukkan diharamkannya ris ris itu apa? Kalau bahasa kita curang Curang Khish Curang Bersikap apa? Curang atau bahasa sederhana lagi menipu Ada suatu ketika Di zaman Rasulullah ada orang Jualan makanan <tuh> Kemudian makanannya ini karena sebagiannya kena hujan ya, kan, basah lah. Yang makanan yang kena hujan ditaruh di mana? Di bawah biar nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan makanan yang apa yang nggak basah-basah ya kan, yang bagus-bagus. Nah, kemudian setelah dibuka-buka, istilahnya, uh, ketahuan ada makanan yang basah. Ini mahal nggak? Ya, wa An. Apa ini? Nah, dikatakan asal bahalma ya sudah. Ini kena hujan. Kok gak kamu taruh di atas ya Harusnya kalau itu makanannya kena hujan, taruh di mana? Di atas biar orang tahu oh ini ada jualan yang beres, ada yang enggak beres. Kata Rasulullah, "Man ghashsana falaisa minnu." Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan kami. Jadi orang jual beli juga harus jujur. Ya, tidak boleh menyembunyikan apa? Aib, barang, dagangan Harus ditambah Itu namanya nasihat nah, Itu namanya nasihat Nasihat bagi sesama Kamu Dalam jual beli ini pun seperti itu Bahkan dalam masalah-masalah yang lain juga seperti itu Bagi yang ingin membaca lebih jelas lagi nanti bisa membaca dalam Syarah Arba'in karya Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin ya, Ini diantara termasuk syarah yang paling bagus Dan paling mudah untuk dipahami Untuk hadis Arba'in ya, Mungkin ada yang sudah punya kerjemahannya atau aslinya silahkan dibaca Intinya apa? Lah, hadis ini menunjukkan bahwasanya seluruh agama Islam ini intinya adalah pak nasihat, nasihat itu pak ketulusan, kemurnian, nasihat untuk Allah maknanya beribadah dengan ikhlas, nasihat untuk kitab suci artinya kita mengimani ajaran-ajaran kitab suci, dan semua kitab suci itu sudah dihapus dengan al Quran. Adapun kitab-kitab yang terdahulu sudah mengalami lah tahrih yaitu penyimpangan, kelawanan. Kemudian yang ketiga yaitu nasihat kepada rasulnya maknanya ya kita minta mengimaninya, membenarkannya, mengikuti ajarannya. Dan juga kata para ulama juga termasuk nasihat kepada rasul ini adalah dengan membantah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang apa? Menyimpang. Ada nggak orang menyimpang? Sesat? Ada? Ada. Hubungannya <tuh -tuh> ya nah itu membantah mereka itu termasuk jihad bukan kata Ibn Taymiyah arad dual mutade itu jihad membantah orang yang mengajarkan bid'ah bid'ah itu adalah jihad tapi ini jihadnya bukan dengan pedang jihadnya dengan apa ilmu itu termasuk nasihat kepada Rasul jadi para ulama itu jihadnya dengan apa ilmu yang bisa berjihad dengan ilmu hanya orang yang berilmu. Gitu. Bagaimana berjihad dengan ilmu dia tidak punya ilmu. Makanya ada pun jihad dengan pedang dengan senjata ini semuanya orang bisa. Makanya kata Imam Ibnu Katsir jihad yang paling utama adalah jihadnya. Jadi uh, orang yang paling khusus di antara pengikut para Nabi itu para ulama. Jadi termasuk nasihat kepada rasul nasihat kepada kitabnya juga apalagi kalau jihadnya itu memerangi kemusyrikan ya kan maka itu termasuk nasihat kepada bila jihad memerangi kemusyrikan gimana abu kita datangi itu terus kita hancur hancurkan gitu gitu wah itulah wahabi itu seperti itu katanya kan? nah itu masalah hancur menghancurkan itu bukan wewenang ustadz itu wewenang siapa? pemerintah kita hanya bisa mengajak saja ini dalilnya Alquran habis seperti ini terang sudah kalau urusan grebek menggrebek itu urusannya pihak yang berwenang jangan merebut urus apa namanya memenang orang lain ya kan kita ini Ustadz juga bukan ulama juga bukan ya katanya pembela Islam gitu kan ya. nah, grebek yang terakhir, yang berikutnya Jadi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin Ingat, pemimpin kaum muslimin ada dua Yaitu ulama dan umar Dan pemimpin yang sesungguhnya adalah Al-ulama Ya Karena umar Kalau mereka bertentangan Dengan para ulama, ya artinya apa Apa yang ditetapkan Oleh penguasa itu bertentangan dengan Al-Quran Dan Sunnah, maka tidak ada ketaatan ya kan? Innamata'atu Filma'ruf Dan ingat, ya dalam masalah ketaatan ini Baik kepada ulama atau kepada umarok Tidak boleh kita mengikuti Ulama atau umarok Kalau misalnya mereka itu menghalalkan yang haram Atau menghalalkan yang halal Barang siapa yang mengikuti ulama atau umarok Dalam menghalalkan yang haram Atau menghalalkan yang halal Maka pada hakikatnya dia telah mengangkat Ulama atau umarok itu sebagai pembuat syariah Artinya dia telah berbuat kesyirikan Nanti ada pembahasannya dalam kitab Tauhid. Lebih besar itu. Jadi orang itu mengikuti suatu pendapat. Ulama yang lain katakan ini haram. Dia katakan halal. Dia ikuti yang halal. Dia tahu padahal sebenarnya yang lebih kuat ini yang haram. Tapi dia lebih, dia cari yang enak-enak ya kan. Oh ini ada yang katakan boleh kok apa-apa. Yang seperti itu. Kalau dia tahu. Dia bisa termasuk dalam perbuatan apa? Syirik. Siri. Nanti perinciannya silakan baca dalam kitab Tauhid. Jadi mengambil pendapat itu tidak sembarangan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat bagi sesama kaum muslimin. Ya. ya, ini juga banyak sekali bentuknya ya nasihat bagi sesama kaum muslimin diantaranya idah stan shohafan shohu. Kalau ada saudara kita yang minta nasihat, kita kasih nasihat. Ya. Dan nasihat ini umum ya Apa saja segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudara kita orang lain Kalau ada orang mau berbuat maksiat, Maka kita menasihati dia Bisa dengan ucapan Atau bisa dengan cara-cara yang lain Itu termasuk apa? Nasihat Dan Nasihat ini umum Intinya kita mengandalki kebaikan bagi orang yang kita Nah, sehati. Dan ingat ada adab-adabnya, adalah uh, istilahnya ada kata caranya. Jadi ingat dalam masalah dakwah ini ada tiga perkara yang harus diketahui. Bagaimana kata saya se semen ya? Kalau orang itu berdakwah harus punya basis, punya ilmu. Yang pertama ilmu tentang materi yang didakwahkan satu Jadi kalau kita mau berdakwah ya harus ngaji. Gimana kan ngaji? katanya ingin jadi da'i tapi kondok haji yang kedua yaitu harus tahu tentang ilmu tentang apa tata cara berdakwah, dakwah ini ada tata caranya harus dipelajari dulu metode yang ketiga yang terakhir yaitu ilmu tentang keadaan siapa orang yang didakwahi nah dakwah itu menjadi rusak atau membuat kacau ketika orang itu tidak memiliki tiga ilmu atau sebab yang keempat yaitu mereka tidak ikhlas Di antara perkara yang merusak dakwah kata Se Syekh Semin yaitu karena banyak orang itu berdakwah tidak dengan ilmu atau karena tidak ikhlas ya kan apalagi sudah tidak ikhlas dan tidak dengan ilmu ya kan nah, itu tambah rusak lagi jadilah perpecahan baik kita akhir sana pilih sini terus saja sebentar untuk mengisi waktu ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.